Mitra bisnis, Kontan menulis, Bapak Pam LK berencana menata ulang sistem penjualan asuransi dengan mewajibkan agen asuransi memberitahu calon nasabah berapa komisi yang akan dia peroleh dengan menjual polis asuransi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Wana Arta Life, Edi Brutu. Pak Edi, apa komentar Anda? Jadi kalau di kita di asuransi jiwa, itu peraturan baru seperti ini umumnya dibahas di asosiasi. ya Jadi karena asosiasi Asraziwa itu adalah perwakilan anggota, jadi disitulah dibahas dari berbagai sudut pandang. Memang gagasan ini sudah pernah dilemparkan oleh regulator kepada industri. Industri sekarang tengah menggodok dan memikirkan yang terbaik kepada industri. Saya kira menurut saya, menurut pengalaman saya, Gagasan-gagasan yang datang dari regulator atau pemerintah itu umumnya tujuannya baik. Perlindungannya atau perhatiannya yang dilakukan kepada masyarakat umum, pemegang polis, dan lain-lain. Tujuannya baik. Itu spirit yang... ...kita anut menurut pendapat kami. Namun, pemerintah selalu minta input, kan, dari industri. Jadi saya pikir memang diskusi positif itu yang nanti harus... ...yang terbaik kepada industri berdasarkan keadaan saat ini... ...dan apa yang akan kita capai ke depan. Mungkin itu yang perlu dicari titik temunya. Karena mungkin hal penting yang menjadi perhatian kita... ...menurut pendapat saya itu adalah meningkatkan peran asuransi... ...di tengah-tengah masyarakat. Karena... Pemegang polis di Indonesia relatif terhadap jumlah produk sangat kecil. Sedangkan resiko yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya, apalagi masyarakat yang menengah dan kebawah itu besar sekali. Perubahan iklim, bencana alam, kematian, kecelakaan, penyakit kritis, dan lain-lain. Nah bagaimana caranya supaya peran asuransi ini lebih banyak? bisa mengapresiko. Memang ini kalau di industri asuransi jiwa, kuncinya juga ada di agen, agen asuransi. Mereka ini adalah duta-duta asuransi jiwa yang setiap hari bekerja untuk menjumpai nasabah-nasabah masyarakat Indonesia untuk menerangkan pada mereka apa pentingnya asuransi jiwa itu. Ini yang masih kurang setii menurut kami ya. tentu kalau boleh jajaran agen asuransi ini kita berikan dukungan agar tumbuhan jumlah agen bisa cepat kita kejar, nah, pada saat yang sama kualitasnya kita bisa tingkatin begitu. Dengan begitu kita harapkan penetrasi asuransi bisa lebih cepat tinggi dan pada saat yang sama profesi akin bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Jadi kalau dilihat dari konteks itu memang mengenai kompensasi mungkin kalau bisa menjadi prioritas Berikutnya yang harus kita pikirkan, gitu. Jadi urgensinya, kalau menurut pandangan kami, bisa kita tangani pada stage berikutnya. Yang lebih penting itu adalah jumlah agen kita tingkatkan, profesionalisme agen kita tingkatkan, lalu kualitasnya kita jaga. Saya kira itu. Ada beberapa contoh di beberapa negara diterapkan. Namun hasilnya macam-macam, hasilnya bermacam-macam. Tapi pada umumnya negara-negara yang menerapkan itu negara-negara yang sudah jauh lebih maju dari kita. Arti penetrasi asuransinya relatif lebih tinggi, kemampuan masyarakat kita dari segi pemahaman mereka terhadap asuransi relatif lebih tinggi dari kita, pendapatan ekonominya secara umum. Per keluarga itu lebih tinggi begitu ya. Jadi pemahaman mereka tentang oh orang ini diberi komisi toh itu relatif lebih bisa dijelaskan gitu. Kalau masyarakat kita, wah pemahaman tentang alergi masih masih complang gitu. Dari yang paham bisa bekerja sendiri, bahkan membeli sendiri, memilih sendiri, sampai yang sama sekali masih alergi gitu ya. Jadi kalau kita lihatkan di negara lain, mungkin agak jauh. Kita masih belum siap lah, saya katakan, untuk masyarakat melihat, oh orang ini diberi komisi, komisinya segini, bagaimana jadinya? Anda kurangin dong komisinya, atau bagaimana, atau bagaimana, gitu. Keterbukaan informasi itu penting, sehingga masyarakat bisa memilih yang mana yang baik, mana yang tidak. Dan masyarakat pun kita minta untuk lebih bertanggung jawab, lebih teliti dalam membeli, kan. Jadi membeli itu harus jelas, Anda harus benar-benar tahu, intelijen di baik, gitu. Itu ditutup keterbukaan. Namun, keterbukaan itu kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat kita. Bagaimana pembiayaan, biaya-biayanya seperti apa, setiap kita mengajukan izin produk, itu kita harus terbuka. Kita harus bisa menjelaskan, mempertanggungjawabkan produk-produk itu. Lalu, untuk produk-produk tertentu, bahkan kita pun diminta oleh pemerintah untuk menguraikan Kelompok-kelompok biaya yang kita bebankan kepada masyarakat, kepada pemegang polis. Misalnya biaya polis sekian, biaya asuransinya sekian, biaya pengeluaran dananya sekian. Pemasangannya sekian. Sekarang untuk beberapa produk yang kompleks kita terbuka. Saya kira keterbukaan itu penting. Saat ini apa yang ada sekarang saya kira sudah baik. Tinggal kita tingkatkan saja pemahaman masyarakat mengenai asuransi jiwa sehingga penetrasinya bisa lebih baik. Lebih banyak lagi masyarakat kita yang tercover. Demikian Presiden Direktur Wana Arta Life, Edi Brutu. Saya Wendy Lim.